Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi ahabba min aibadihil mutathirin Wat tawabin Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillakarim, Imamilmuttaharina, wa Imamittawabin, Habibina, wa Shafina, wa Mala Nasidina Muhammadin Alamin, wa Ala Ali Almuttaharina, wa Ashabi al Taibina, wa Taabiiina, Lahum Bihasanin Ilaiyoomiddin. Allahumma ya Rabbi, jadilah min al-Tawabin, Allahumma ya rabbana taufir qulubana minan nifaqi wa hassin furujana minal fawahish Allahumma ya rabbana hasurna ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i habibika sayyidina Muhammad Allahumma ya rabbana irzuqna at-taubata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimah dan para pendengar yang kami cintai yang kami hormati alhamdulillah kita bisa terus di dalam menjalankan perintah Allah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Orang yang dirinya itu Islam. Inal Mahdi ilal Lahdi digambarkan oleh Nabi Muhammad mulai dari ayunan hingga masuk yang lahat. Artinya tidak ada batas, tidak ada istilah tua. Lalu saya tidak usah belajar, tidak ada mengatakan saya sudah alim, apalagi itu tidak ada orang mengatakan aku sudah alim enggak perlu belajar lagi tidak ada dan Allah termasuk keluasan ilmu Allah itu adalah Allah menitipkan ilmu itu kadang pada orang yang tidak kita duga kalau dia punya ilmu atau yang sering disebut dengan hikmah ilmu sejati itu kan hikmah hikmah itu ilmu sejati al-hikmah dholatul mu'min Hikmah itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Siapapun yang menemukannya dia lebih berhak untuk mengambilnya. Hikmah. Hikmah itu sesuatu yang bermakna, bermanfaat. Maka jangan sampai kita itu berhenti untuk belajar. Orang itu kalau tidak mau mengajar ya belajarlah. Jangan sampai tidak belajar juga tidak mengajar Itulah orang yang rugi Sebab antara yang mengajar dan belajar itu semuanya adalah orang yang berada di jalan Allah Yang tidak belajar dan tidak mengajar itulah orang yang berada di jalan bahaya Maka sungguh bahagia jika suatu ketika dicabut nyawa kita dalam keadaan kita Belajar atau mengajar Artinya kita itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahallallahu lahu tariqan ila aljannati orang menuntut ilmu itu di perjalanannya itu seperti ya barang siapa yang berjalan menuntut ilmu maka itu artinya Allah telah memudahkan baginya untuk masuk surga meninggal kita dalam keadaan menuntut ilmu atau lagi belajar dan atau mengajar Insyaallah itu adalah tanda husnul khotimah yang sangat jelas-jelas dan Insyaallah akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wataala sehingga Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wataala kita masih di dalam bab wuduk ya kita sudah kemarin cara berwuduk sudah jelas sebelum kita membaca kitab tajrid atau cerita syarh dengan kitab Riyadus sulhin kita akan melanjutkan Cara berwudu ya Kita sampai kepada bab yang Membatalkan wudu Alhamdulillah semuanya sudah berwudu ya Sudah ngerti wudu nah, Cuman kadang kita ini membatalkannya kurang jelas Maka perlu dijelaskan apa sih yang membatalkan wudu Yang membatalkan wudu Para ulama telah menjelaskan dan itu semua kalau sudah ulama menjelaskan itu jangan sampai ribut kita bertanya dalilnya apa ya itu kan hanya orang sombong saja seolah-olah dia ngerti cara berdalil ya kalau sudah ulama berkata patuh sajalah jangan banyak ngomong gitu itu pendidikan dari para guru-guru kita ya kalau sok berdalil-berdalil diajak duduk berdalil dia gak ngerti dalil nanti itu biasanya yang suka bertanya dalil itu adalah Orang yang hanya pengen membohongi orang saja itu. Seolah-olah Al-Quran itu saja. Ini dihafal 10 ayat hadis 15. Kayaknya Alim Mujtahid ya. Jadi kita berkata bahwasanya ini kata ulama. Apa kata ulama? Yaitu yang kita dengar. Ulama menjelaskan bahwa. Yang membatalkan wudu itu ada. Empat. Satu, nanti dirinci ya Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang depan, lubang belakang Apapun itu Kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i Apapun yang keluar dari jalur depan atau jalur belakang Mohon maaf, ini adalah kalimat isyarat yang semua orang insyaallah Allah faham Tidak usah dijelaskan Jalur depan, jalur belakang, keluar apapun, biarpun itu intan permata, tetap batal wudhu. Pokoknya itu. Angin, iya sama, batal wudhu. Jadi, yang keluar dari jalur depan, jalur belakang, itu membatalkan wudhu. Tapi di dalam bab ini harus disisipi kata apa? Jangan mudah was-was yang keluar itu adalah dengan yakin sebab beginilah ya keidahnya kalau anda sudah berwuduk dengan yakin tadi basah mukanya kemudian kok kayaknya buang angin, kok kayaknya ada basah yang keluar jangan didengar namanya kayak kayak itu kan tidak beneran ya sepertinya sih lah kadang-kadang ada godaan setan sampai nabi Muhammad itu menjelaskan ya dalam sebuah hadis sahih ya kalau ada seorang di dalam salatnya kok seolah-olah ada keluar angin ya. Yeah? Jangan keluar dari salat padahal ada kayaknya sih keluar angin, jangan keluar salat sampai dia itu mencium baunya atau mendengar suaranya. Gilo, sampai dibigitukan biar tidak kena waswas. -was. Kalau enggak mendengar suaranya, tidak mencium baunya berarti ya enggak itu godaan setan. Memang ada setan spesial goda di situ dia. Was-was, biasanya itu khususnya orang sepuh, apalagi menurut orang, ilah seorang sepuh itu kan onderdilnya, onderdil lama ya, jadi biasanya, enggak itu was-was, itu setan. Ada orang muda, ya mohon maaf sering uang angin dan sebagainya, itu ada bisa campur tangannya setan itu untuk goda, itu was-was, jadi tidak usah was-was ya. Kalau misalnya kita lagi sholat, kok kayaknya itu waktu rukuk atau sujud itu ada sesuatu yang keluar. Tidak usah ragu di situ. Sebab nanti bisa saja orang terus tidak sholat ya setiap rukuk kerasa ada yang keluar. Hanya kalau orang sudah biasa ngerasa seperti itu, maka hilangkanlah waswas -was itu dengan cara ya mohon maaf ya barangkali memakai. Uh, para bapaknya mungkin ya para pakai celana dalam kemudian ibu-ibunya juga begitu mungkin ada diketatin supaya tidak di saat ada gerakan-gerakan tidak ada yang berubah sehingga tidak ragu lagi intinya jangan sampai ragu ya kalau ternyata harus melihat dilihat sekali saja kalau sekali dilihat gak ada ya sudah kalau ternyata waktu dilihat basah berarti harus wudhu lagi ada air kencingnya. ya Gini. Jadi sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang itu membatalkan wudu kecuali air mani. Kalau mani tidak membatalkan wudu ya, Ini kelebihan apa karena mani itu adalah suci. Jadi intinya begitu. Kalau keluar air mani tidak membatalkan wudu, artinya tidak menjadi wajib wudu. Tapi ada lebih gede lagi, wajib mandi. Tapi wudu tidak batal. Ada yang bertanya terus gunanya apa perbedaan ini hanya gunanya tidak banyak. Tidak ada manfaatnya, tidak banyak manfaatnya membedakan yang begini ini. Sebab orang yang keluar air mani boleh sholat atau tidak. Tidak boleh sholat kan sama orang wudhu juga tidak boleh sholat sama-sama tidak boleh. Artinya tidak banyak manfaatnya hanya ulama membahas ya kita ikuti saja. Gunanya biasanya begini. Kalau saya batal mutu, istriku tercerai, lalu keluar mani. Tercerai atau tidak? Air tidak, karena keluar mani tidak membatalkan mutu. Ya kayak begitu begitu saja. Jadi tidak terlalu banyak apa namanya maknanya perbedaan semacam itu. Hanya itu untuk mengukuhkan bahwa asli manusia itu adalah bersih, suci. Mani itu suci. Di samping itu ya, mani suci wakot karomna bani adam aku telah kami memuliakan bani adam anak adam Allah memuliakan anak adam ini dan cara memuliakan ini adalah dengan menjadikan anak adam itu bangkainya suci dan bakalnya Bakal bangkai, bakal kita Yang namanya air mani Itu adalah suci menurut madhab kita Imam Syafi'i anhu Berbeda nanti dengan madhab Misalnya madhab Abu Hanifah Dan sebagian ulama dari madhab Malik Mengatakan itu najis Itulah cerita Kita hanya berbicara madhab Imam Syafi'i Jadi semua yang keluar Dari lubang depan atau lubang belakang Itu membalakan wudhu Biarpun itu intan remata faham? Asalkan bukan mani Kalau mani tidak batal wudhu Kemudian, karena di dalam hal ini banyak permasalahan. Kalau ada orang keluar mani, asalkan itu maninya sendiri, itu tidak batal wudhu. Kecuali maninya orang lain, mohon maaf. yang baru digauli oleh suaminya. Seorang istri yang baru digauli oleh suaminya, biasanya dalam beberapa saat kemudian dia mandi. Mandi besarnya adalah beres ya. Setelah mandi besar, kok pertama menit kemudian keluar lagi air mani. Batal wudhu atau bat harus mandi. Nah ini kan harus ngerti. Jawabnya lain malah. Itu bukan air mani yang pertama. Dan itu bisa saja mani suaminya. Maka ya. Kalau itu adalah mani dari suaminya. Maka dia tidak usah repot-repot ya. Karena yang menjadikan wajib mandi itu adalah keluar mani yang pertama itu. Kemudian air mani ini adalah menjadikan dia wajib wudhu. Karena air maninya ist Suaminya Jadi kalau ada seorang istri Yang keluar lagi air maninya Dilihat Kalau dia berbeda Kalau dia sempat puas juga di dalam persenggamaannya Maka itu bercampur dengan air maninya Maka dia pun harus mengulang mandinya Kan kasihan nanti Kalau kalau seorang istri tidak sempat Menemukan apa kepuasan Dalam persenggamaannya Artinya dia tidak keluar mani Maka kalau ada keluar mani keluar dari uh, apa dari alatnya maka itu pasti mani suaminya maka itu membatalkan wudu saja dan tidak mewajibkan mandi tapi waktu senggamannya wajib mandi insyaallah mafhum ya jelas takut salah paham dalam hal ini itu yang sering ya karena banyak orang yang semacam itu para wanita itu kadang-kadang karena tidak ada ilmunya jadi capek kadang-kadang wanita tidak sempat menemukan kepuasan ya tatonya keluar mani setelah mandi keluar mani lagi mandi lagi enggak usah mandi lagi maka cukup sekali mandinya adapun setelahnya itu dia hanya wajib berwudu tapi kalau sang wanita itu pernah merasakan kepuasan juga artinya klimaks sewaktu itu maka itu adalah bercampur dengan air maninya maka saat itu dia wajib mandi selesai ini adalah urusan air mani yang kedua selesai ya, sesuatu yang keluar dari jalur depan jalur belakang, biarpun itu aneh kita tidak peduli jangan melihat madhab lain, kalau madhab lain itu kalau tidak umum, tidak batal wudhu ada orang buang air isinya intan permata, tidak batal wudhu itu menurut madhab malik ya kita tanya apakah ada, gitu, tidak ada ya sudah, jangan diomongin, kan begitu ya jadi menurut madhab malik itu kalau aneh tidak batal wudhu jadi kalau ada orang buang air besar isinya permata atau intan Menurut madhab Malik tidak membatalkan wudu tapi enggak pernah ada. Kalau enggak ada jangan diomongin kan begitu ya mestinya. <laughs> Sudah umumnya orang uang air ya wajar itu saja. Kemudian yang kedua bersentuhan laki-laki dengan perempuan dengan kulitnya. Bukan dengan kukunya, bukan dengan giginya, bukan dengan rambutnya. Kalau terpaksa seorang suami pengen megang istrinya sergikir saja megang ke batal hmm. sama kukunya sama rambutnya. Kenapa pemelai rambut istri tidak batal wudhu? Itu menurut matlab yang dikukuhkan dalam matlab Imam Syafi'i. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan itu bersentuhan batal wudhu jika terjadi satu laki dengan perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan tidak batal, laki dengan laki tidak batal. Laki dengan perempuan yang pertama Yang kedua syaratnya ya Syaratnya batal wudu menurut madhab syafi'i Syarat yang kedua adalah bukan mahrumnya Asalkan laki-laki dengan perempuan Yang keduanya itu bukan mahrum Artinya Bukan mahrum itu tidak boleh Kalau mahrum itu, tidak boleh menikah yang boleh dinikahi Namanya bukan mahrum Bukan mohrim ya Ini orang sering salah kaprah Sampai ustadznya pun kadang-kadang nyebut bab Ini adalah dengan kalimat mohrim Bukan mohrim itu orang haji ya Mahrom Bukan mahrum-mahromnya itu yang diharamkan Untuk dinikahi Kami dengan anak perempuan Adalah mahrum Karena haram menikah saya dengan anak saya saya dengan ibu mahram karena saya haram menikah dengan ibu. Saya dengan saudara saya mahram karena saya tidak sah menikah dengan ponak anak saya dengan kakak saya. Saya dengan bibi saya mahram karena saya tidak boleh menikah dengan bibi saya. Saya dengan keponakan saya mahram karena saya tidak boleh ketikin keponakan saya. Saya dengan nenek saya mahram karena saya tidak boleh menikahkan nenek saya. Jadi selagi mahram nggak batal wudhu. Jadi catatan mahram tuh begini kalau kita membuat sekipat ya. Sekimpat ini memikirkan ini. Anda di tengah-tengah. Yang sejajar dengan anda semuanya mahrum. Saudara. Baik seibu atau sebapak. Mungkin ada seorang ayah menikah dengan 100 wanita. Setiap punya anak 10 menikah lagi. Punya anak 10 menikah lagi. Sampai 100. Perempuan. Anda laki sendiri. Semuanya perempuan. Biarpun 100 tetap tidak tidak batal wudhu. Ya. Intinya itu jumlah yang penting ya. Yang penting sambung. Seibu atau sebapak. Itu bukan tiri ya. Orang sering salah menyebut tiri ya. Saudara tiri. Kalau saudara tiri boleh dikawinin. Saudara tiri. Ini saudara seibu, seayah saudara tiri misalnya. Seorang suami menikah lagi dengan seorang perempuan. Sang laki-laki punya anak, sang perempuan punya anak, namanya saudara tiri. Boleh kawin bareng-bareng bapaknya sama anaknya, dikwade bareng-bareng, boleh. Bapaknya sama ibunya, anaknya sama anaknya, itu tiri. Tapi kadang-kadang di Indonesia ini anaknya bapak seibu, anak seayah dianggap tiri. Misalnya ayah menikah lagi, setelah menikah lagi punya anak. Itu adalah saudara. Kalau misalnya kami membuat contoh misalnya ayah menikah dengan seorang wanita dia punya anak dari ayah. Maka itu anak saudara saya seayah bukan saudara tiri. Itu salah paham. Saudara seayah atau seorang ibu menikah lagi namanya saudara seibu. Jadi sepangkat ya yang sepangkat dengan kita maksudnya saudara itu tidak batal wudu karena kita tidak boleh menikah dengannya sebanyak apapun. Kemudian ke atas. Terus sampai Nabi Adam. Seandainya ada Siti Hawa turun, maka tidak batal wudu dengan kita. Cium tangan enggak batal wudu. Nabi Adam turun Anda pun boleh salaman karena mbah. Pokoknya kalau ke atas nyambung, baik kena ibu, kena bapak. Ibu-ibu dengan bapaknya ibu, dengan ibunya dengan bapaknya ibu Anda, kakek, enggak batal wudu. Terus ke atas sama. Pokoknya nyambung ke atas itu adalah tidak batal wudu. Ke bawah juga begitu. Ada seorang bapak dipanjangkan umurnya sampai 500 tahun muda terus ya. Tak taunya ketemu mau menikah lagi anak umur 20 tahun. Tak tanya dirintet-rintet, "Eh, nasabnya ke dia nyambung ya." Berarti cucu yang ke-25 sana tetap apa? Gak batal untuk nggak 3. boleh dinikahi. Intinya ke atas, ke bawah, ke sampingnya Ada berapa tiga? Satu lagi empat. Yang sepangkat dengan bapak ibu kita. Apa itu ayo? Yang sepangkat dengan bapak satu pangkat. Ah, Wak, Pak Le, Pak D, Bibi, Paman, nggak tahu bahasa apa saja lah yang sepangkat dengan bapak kita atau ibu kita, pokoknya saudaranya ibu seayah atau seibu sama, saudaranya pak nggak batal wudu Ya udah, itu saja. Ponakan itu pasal bab ini, ponakan kan gitunya dari ponakan sama, kemudian di bawah anak dari orang tua kelima, yang kelima ya itu empat sudah ya, satu yang sendiri kita, dua ke atas sampai di Adam. Oh, ke atas sampai bawah Sampai hari kiamat Kemudian yang keempat Yang sepangkat dengan Bapak ibu kita Yang kelima adalah Anak-anaknya orang Yang sepangkat dengan kita Siapa? Oh Anda punya pangkat Pangkat Anda Sepangkat dengan saya siapa? Anak-anak yang sepangkat dengan Anda Anda punya pangkat Siapa Bang sepangkat dengan Anda? Sao Anaknya sepangkat dengan anda siapa? Ponakan. Oh, Bagaimana saudara? Ya, saudara sudah jelas tadi. Sepupu boleh menikahi. So, anaknya orang sepangkat dengan kita. Sepangkat dengan kita? Ayah tidak. Sepangkat dengan kita. Jadi kita tadi yang punya saudara 200 tadi itu. Jadi anaknya orang yang sepangkat dengan kita itu tidak batal butuh namanya. Ponakan. Selesai. Ya. Kalau anaknya paman kita. masuk, Asalkan tidak masuk bab lima ini boleh nikah ya. Anaknya paman ya. Ya boleh. Anaknya bibik boleh atau tidak. Sama bibik yang enggak boleh ya. Tapi kalau anaknya bibik memang boleh. Jadi paham lima tadi ya sudah paham ya. Itu adalah mahrum ya. Namanya mahrum bin nasab. Nanti ada nyuswi kurang lebih kayak begitu susunannya. Dalam menyusui juga begitu menyusui Ada syaratnya ya mungkin tidak kita panjang Lebarkan dalam bab ini ya Menyusui Menyusui itu saudara sesusuan Syaratnya itu Bayi menyusui kepada ibu Di usia Kurang dari dua Tahun dengan susuan Yang mengenyangkan umumnya adalah lima susuan Jadi kalau sudah Menyusui lima susuan mengenyangkan Maka itu adalah saudara misalnya anda mempunyai seorang istri, kemudian kok ada anak kecil disusui lima kali susuan, maka saat itu apa? Langsung menjadi anak susuan Anda, bukan angkat. Tidak ada anak angkat dalam Islam ya. Anak susuan, jadi anak sesusuan. Jadi kalau begitu dia dengan anak-anak Anda, saudara sesusuan tidak boleh menikah. Jadi anak yang sesusuan tidak boleh menikah dengan anak-anak kita. Itu sama. Saya dengan anak sesusuan misalnya ada seorang anak kecil nyusu kepada istri. Pada umi. Di bawah dua tahun nyusunya. Kemudian nyusunya adalah lima kali sesusuan. Maka saat itu saya tidak boleh menikah dengan anak itu. Itu kayak anak saya sendiri. Hanya bedanya dia tidak mewarisi itu saja. Ini saja. Kemudian masalah... Yang ketiga adalah masalah pernikahan, ya, itu bisa menjadikan makrom gara-gara pernikahan. Yaitu masalah musoharoh pernikahan. Siapa yang bukan makrom yang gak butal-batal butuh gara-gara pernikahan? Ada dua saja, mertua dan menantu. Sebetulnya santu ya. Jadi Anda dengan mertua Anda, mertua yang beneran, ya, itu adalah tidak batal butuh. Ibu. Dengan bapak mertua, bapaknya suami tidak batal. Wudu anda wahai para bapak dengan ibunya istri anda tidak batal wudu. Anda wahai ibu dengan menantu laki-laki anda, anda punya anak putri dinikahi seorang laki-laki tidak batal wudu. Sekaligus di samping tidak batal wudu, dia boleh melihat aurat rambut anda, boleh melihat rambut menantu boleh. Jadi di rumah kalau yang ada hanya menantu, nggak apa-apa lihatan rambutnya gak apa-apa, yang gak boleh itu dengan orang lain. Anda wahai para bapak, gak batal wudhu dengan menantu perempuan anda. Selesai ya, ini gambarannya seperti itu ya. Kalau ada unek-unek nanti ditanyakan. Jadi ini, ada yang kedua ya, yang menjadikan sebab batal wudhu, satu laki perempuan. Yang kedua, bukan mahrum. Kalau mahrum gak batal wudhu ya. Kita bersalaman dengan mertua, gak batal butuh. Kita bersalaman dengan menantu perempuan, gak batal butuh. Kita bersalaman dengan deng bibi, gak batal butuh. Para ibu dengan paman, gak batal butuh. Dengan ponakan, gak batal butuh. Itu semuanya, selesai. Selesai, selesai, selesai. Saratnya yang ketiga adalah... Dengan kulit. Tapi kalau ada pelapisnya biarpun tipis, gak batal butuh. Pakai kulit dengan kulit. Yang keempat adalah... Sama-sama sampai umur membangkitkan. Artinya sama-sama gede. Kalau yang satu masih kecil, yang satu dewasa ya. Ya tidak layak untuk membangkitkan syahwat dengan anak kecil. Maka tidak batal butuh. Maka seorang bapak, seorang laki-laki menyentuh anak kecil. Tidak bakal butuh anak perempuan kecil. Begitu sebaliknya. Asalkan dia adalah belum membangkitkan syahwat. Maka saat itu tidak batal butuhnya. Kalau belum ya, kalau sudah umur ya maksudnya sudah gede gitu loh. Sudah gede adalah layak untuk dinikahi, layak untuk menikah, maka saat itu dia membatalkan wudhu. Tidak ada pelapisnya. Yang ke yang kelima adalah tidak ada pembatas. Ingat yang pertama laki perempuan, yang kedua bukan makrumb, yang ketiga di kulit, kulit itu adalah bukan. Bukan rambut, bukan gigi, bukan kuku ya. Kemudian yang ke keempat adalah sudah sama-sama gede. Kalau yang salah satu kecil, tidak. Kemudian yang kelima adalah tidak ada pembatasnya. Kalau ada pembatasnya, jadi gak batal buduhnya. Biarpun tipis kain ya. Itu adalah yang membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Jangan bertanya dalil. Kalau penanya dalil. Al-Quran sudah yang menyebutkan. Kemudian dalam hal ini kita perlu sedikit jelentrahkan. Ada macam-macam orang akhir zaman. Sudah biasa madhab imam syafi'i. Atau pakai madhab aneh-aneh. Madhab asal saja. Dan madhab imam abu hanifah. Menurut imam abu hanifah. Tidak batal mutlak. Sentuhan laki perempuan, biarpun dengan syahwat, menurut madhab Malik tidak batal wudhu. Menurut madhab Imam Syafii, Imam Malik, menurut madhab Abu Hanifah enggak batal wudhu. Menurut ya, imam Malik juga, juga tidak batal wudhu, tapi asalkan tidak ada syahwat. Kalau ada pangket syahwat batal wudhu menurut madhab Malik. Atau pengen menikmati, pengen menyentuh menikmati, biarpun tidak ada perenatan. Misalnya ada seorang laki-laki pengen met perempuan yang kemarunya. Karena ada niat untuk menikmati, tak tahu setelah dipegang kan kena... tetap batal butuh. Karena niatnya tadi cari kenikmatan, maka itu batal butuh. Menurut Imam Malik kita pindah. Gimana kalau kita dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya sudah air jauh, kamar mandinya belakang, tak tahu lagi solat mekat sama suami kesentuh ya. Atau di tempat yang dingin, saat itu paling tak pernah kena air. Kena pegang-pegang sama istri suami saya, bagaimana atau lagi tawaf Harus diponceng terus sama Kalau tidak diponceng nanti takut lu Kita bisa ikut madhab Di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri Pendapat dalam hal ini Pendapat yang kedua adalah Batal yang menyentuh Dan tidak batal yang disentuh Ini pendapat yang dikukuhkan juga Ini pendapat yang kedua Asalkan bukan anda yang usil Maka enggak batal Bipun suami cubat cubit Asal anda tidak membalas cupit Anda tidak batal Enak Ya yeah. Apalagi urusannya ke senggol sama-sama tidak senggol ini. Di dalam min hajj diketebutkan muqabil as-soh ini Pendapat yang dikukuhkan adalah batal yang menyentuh dan disentuh. Ternyata pendapat kedua batal yang iseng. Yang menyentuh. Ini pendapat ada pun pendapat ketika ternyata sangat dah. Seperti madhabnya Imam Malik. Asalkan tidak ada pegang. Tentu saja tidak apa-apa. Ada keadaan keadaan tertentu. Tapi jangan dijadikan itu satu ya. Itu nomor tiga. Nomor tiga itu adalah dalam keadaan darurat. Anda mau pergi ke mana, pengen dalam keadaan wuduk terus ya. Sunnah dalam keadaan wuduk, ya sudah. boceng suami pegang, tidak apa-apa. Ini adalah kemudahan dalam syariat. Itulah perbedaan ulama yang menjadikan kita mengatakan dalam irama dan imam, imam syafi'i. Tapi kalau ditanya, mana yang mendapat nomor satu tetap batal. Selesai itu, jangan sok. Paling benar. Nah, ini orang somni, orang kemarin Masuk dunia syaraya yang dah sama imam. Katakan tali goblok, tidak benar. Ini kurang ajar sama imam syafi'i kita wajar, Imam Malik hebat tidak batal, Imam Abu Hanifah hebat mengatakan tidak batal. Kita pun ada yang mengatakan begitu. Tapi urutannya adalah, nanti urutan yang pertama adalah bersentuhan laki perban patal wuduh. Oh, lama Apakah ada Imam Syafi'i? Ada Imam Syafi'i punya dalil. Apakah ada dalilnya Abu Hanifah yang mengatakan tidak Sama dalilnya Al-Quran. Loh, dalilnya. Kok isinya beda? Iya karena menurut Imam Syafi'i lamasa itu adalah bersentuhan maknanya dan Imam Syafi'i ahli bahasa bisa dipercaya dalam urusan ini tapi menurut Imam Abu Hanifah dengan takwilan beliau namanya lamasa itu bersenggama asalkan tidak senggama batal wudu nah, kan cara berbeda dalam menakwili dalilnya sama terus Imam Malik ngapa kok mengatakan uh, ada sengaja menyentuh Imam Malik punya dalil di antara dalilnya adalah waktu Siti Aisyah tidur, Nabi Muhammad sholat di kamarnya Siti Aisyah, waktu Nabi Muhammad sholat di kamarnya Siti Aisyah Siti Aisyah itu karena begitu kecilnya kamar jangan digambarkan seperti di kamar bapak ibu yang gede-gede itu ya. Siti Aisyah sholat, Rambi Muhammad sholat, kalau lagi sujud itu dilipat kakinya Siti Aisyah oleh Rasulullah, dipegang dan dilipat setelah Rasulullah berdiri manjang lagi ya, begitu sempit di kamarnya Nabi Muhammad, lah matahatnya Imam Malik mengatakan, kenapa waktu sholat dilipat kakinya Siti Aisyah berarti menunjukkan bahwasanya asalkan tidak sengaja untuk menikmati sama syahwat ini tidak ya, ya. tidak batal wudu. Tapi ma Imam Syafi'i hebat juga. Syafi bu, Arab, apa kata Imam Syafi'i? Bu, apa Bapak? Ibu kalau tidur biasanya pakai selimut enggak, Bu? Nah, oh, berarti mungkin pakai selimut kan apalagi kalau sudah di negeri Arab musim dingin itu adalah harus pakai selimut kalau enggak bisa mati. Jadi kira-kira di Sidaisa pakai selimut ya. tidak? mungkin enggak. Tidak, kan begitu kata Imam Syafi'i. Kalau sebuah dalil tataraka 'ala al-ihtimasa qata'anhu lil istidlal. Imam Syafi'i pakai kok idah lagi. Selagi dalil masih reng, mungkin ini mungkin gitu tinggalkan, ambil saja yang pasti. Yang pasti adalah persentuhan adalah membatalkan butuh Hadis ini ditinggal dulu oleh Imam Syafi'i. Hebat semuanya hebat. Makanya enggak usah seperti orang kemarin sore dari dari sini kita dengar. Yang benar adalah enggak ba batal. Yang mengatakan batal itu orang goblok. sampean yang goblok sendiri, Pak. Berani menjelekkan goblokkan Imam Syafi'i? So adalah semua itu ada aturannya anda bukan mujtahid kita ini mukallid. Karena permasalahannya dia itu orang-orang sok pintar itu adalah gayanya kayak isti'an. Itu yang mesti bangkit akhir zaman kayak mujtahid. Belajar dua tahun jadi mujtahid enak benar tu. Tak mau mengatakan kalau imam qada semua kalau rasulullah rasulullah berfirman ini rasulullah kayak dia tahu bahasa padahal dia memahami penerjemahannya penerjem, itu dari buku terjemahan barangkali begitu ngintip dari ulama lain mengatakan kola rasulullah dan itu pendapat saya itu kesombongan yang tiada kira jodoh ngikut ulama saja kalau masalah dalil bisa kita datangkan. Kita mempelajari waktu belajar ya fikih perbandingan itu adalah melihat dalilnya mantap Abu Hanifa, melihat dalilnya Imam Syafi'i, melihat dalil Imam Malik. Setelah itu kita terakhir duduk tuh mengatakan hebat semuanya mereka. Lah ini, kenapa di di sebagian sekolahan diajari namanya fikih perbandingan? Agar ada kekaguman kepada ulama, bukan agar sombong itu. Ulama hebat semuanya dengan ilmu-ilmu mereka. Selesai. Persetuan dengan perempuan adalah batal wudu, ya dengan syarat-syaratnya, tapi dalam keadaan tertentu, nyantai saja ya. aduh suaminya jail pengantin baru, lah. ini mau wuduk tidak jadi, sholat-sholat tidak jadi, sudahlah maafin. maafin ikut pendapat ini yang yang memegang suaminya ya tidak apa-apa dipermudah saja urusan begini, tapi tetap harus mengerti pendapat yang dikukuhkan yang mana agar kita tidak berbeda di kampung kita menyentuh perempuan adalah batal, menyembuh wanita batal, suami istri batal sentuhan, kan begitu karena suami istri boleh nikah atau tidak sebenarnya nikah Tinggung <laughs> ya mau menikah nah, Jadi itu adalah batal wudhu Suami istri Karena aslinya memang boleh menikah Dan akhirnya menikah Kalau gak batal wudhu gak sah nikahnya Baik kemudian yang ke Berapa Tiga membatalkan wudhu Kedua Ketiga ya Sekarang yang ketiga hilang akal Mabuk, pingsan, gila Batal wudhu, pokoknya hilang akal, tidur, batal wudhu Semua pokoknya hilang akal, batal wudhu, mabuk, batal wudhu Makan tape kebanyakan, mabuk, batal wudhu Pingsan, dapat duit banyak, kaget, pingsan Bukan kagetnya ya, pingsannya, kalau kaget gak batal wudhu Kaget sampai pingsan, pingsannya yang bikin batal wudhu Ada petir, der, jatuh pingsan, batal wudhu semua menghilang membat, apa? akal batal wuduk kecuali tidur dalam posisi duduk semacam ini. Kalau tidurnya telentang berdiri batal wuduk. Jadi kalau ada orang solat dalam keadaan tidur, enggak batal solatnya, karena wuduknya enggak batal asalkan tidurnya dalam keadaan duduk. Lekthiat, masya Allah, suamiku ini hebat benar, solat berjam-jam ya rupanya tahiyatnya sambil tidur ya subhanallah, mantu paling hebat nih gak pernah punya mantu sholat 2 jam ya setelah suaminya mertuanya buka pintu assalamualaikum, assalamualaikum padahal tadi kaget karena pintu ya tapi buat sholatnya tidak batal, tapi kalau kalau tidurnya dalam keadaan tidak duduk, misalnya lagi sujud karena umumnya orang tidur tuh begini disabar dalam wikah Mata ini wika, wika uddubur. Mata ini pengikat, mohon maaf, lubang angin bawah itu. Kalau mata tertutup, bawah itu buka. Gak bisa kontrol, gak bisa menahan. Jadi kalau menutup mata ya kebuka bawahnya maka dari itu batal wudu kalau orang tidur dalam keadaan posisi tidak duduk begini. Kalau posisi tidur begini maka tidak batal wudu, biarpun nyandar. Bahkan seandainya sandarannya ditarik geblak enggak apa-apa, yang penting posisinya begini. Posisi duduk. Adalah tidak batal wudu. Kalau telentang, kalau sujud kira-kira gimana? Kebuka enggak itu? Matanya tidur itu bukanya lebih luas lagi itu. Maka kalau lagi jong apa sujud batal, ada orang sholat tidur berdiri batal, ya. tapi kalau tidurnya dalam ganda duduk tidak batal butuknya. Baik, selesai di situ ya. Jadi hilang akal semuanya membatalkan butuh kecuali tidur dengan posisi mohon maaf menempatkan tempat duduknya dalam arti lubang duburnya itu ditutup. Biarpun tidak harus duduk misalnya ini kaki ya ngangkang begini. Tidak batal wudhu Di sepeda motor Atau apa saja Intinya tempat keluarnya angin itu adalah Tertekan ke posisi dalam posisi duduk Itu tidak membatalkan Wudhu Selesai ya Ingat kalau tadi bersentuhan laki perempuan itu dengan kulit semuanya ya Dengan kulitnya semuanya Tapi ini yang terakhir Yang kelima Yang kelemia Menyentuh Lobang tubur dan kemaluan nya siapa saja Dirinya sendiri atau milik suaminya Jadi kalau ini adalah menyentuh kemaluan Atau milik adiknya yang kecil kita Kita lagi melatih ini untuk buang air kecil Itu batal buduk Tapi ini gampang ringan Yang membatalkan buduk adalah Jika menyentuhnya dengan telapak tangan Telapak tangan yang membatalkan buduk Kalau menyentuh kemaluan adalah Telapak tangan yang jika dipertemukan tidak terlihat begini. Kalau kita pertemukan antara dua telapak kayak orang bertepuk tangan. Yang tidak terlihat itulah yang batal. Kalau pinggirnya ini enggak. Pinggir jari jemari ini tidak membatalkan butuh. Misalnya anak adik kita kecil mau buang air kecil sementara anda mau sholat. Waduh, ini kalau dibiarkan namanya anak kecil bisa kemana mana ya. Anda cepet begini, begak. Ah, biar lancar ke sana. apa-apa karena Anda tidak menyentuh dari perut jari jemari. Mohon maaf ini contoh agar jelas saja ya. Jadi yang membatalkan adalah dengan telapak tangan saja dan perut jari jemari saja. Berbeda dengan bersentuhan laki perempuan ya. Jari jemari tangan saja. Ini yang membatalkan wudu. Baik, selesai ya kemaluan mohon maaf kalau kemaluan laki-laki mohon maaf ini majelis mulia adalah semua batang kemaluannya itu membatalkan wudu bukan bagian depan saja dan begitu juga mohon maaf bagi seorang wanita adalah wilayah kiri kanannya bagian yang lubang itu mohon maaf bagian yang lubang itu adalah kiri kanannya, itu adalah yang membatalkannya. Jadi bibir kemaluannya, itu adalah termasuk bagian yang membatalkan. adapun yang bagian, mohon maaf kar bapak-bapak di atas kemaluan yang tumbuh bulunya misalnya, itu adalah makruh saja. Termasuk suam istri juga begitu. Jadi bagian perempuan adalah bagian kiri kanannya, lubang dalam arti bibir kemaluan, itu saja yang membatalkan kalau disentuh dengan... Perut, cemari atau telapak tangan selesai itu yang membatalkan butuh dan ini pun ada khilaf dalam matab Imam Abu Hanifah enggak batal. Manat matab Imam Syafi'i itu yang membatalkan butuh dan juga matabnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Abu Hanifah mengatakan enggak menyentuh kemaluan tidak membatalkan butuh ini khilaf. Tapi kita tahu di dalam matab Imam Syafi'i itu membatalkan butuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan baca kitab tajwid itu sore. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bisanad al-kumil ila Abi abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Al-Sharji Al-Zabidi rahimahullahu ta'ala wa bihi wa bi aulumihi wa bi amlumikum fid dharain Aisyah radhiyallahu anha qalat لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه اشتأذن أزواجه أن يمرد في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تحد رجلاه في الأرض بين أباس ورجل آخر فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه Hariku aleyah bin sabiqi Robin lam tuhulal au kiatuhudna laali a hadu ila al-nas faad fi mhdabil li hafshata zatul nabi alaihi wasallam submatofikona nasubu alehi tilka hatta tofika yushiru ila ina angkat faal tunda faqaraj ila أن سيدتنا آئشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يبرد في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تحد رجلاه في الأرض بين أباس ورجل آخر فكانت آئشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجهه حريقو علي من سبع كربل لم تحل الأوقية تهونه لأنني أهادى إلى الناس فأجلس في محضير لحفظ تأريض لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفكنا نسب عليه تلك حتى تفك يشير إلينا أن قد فعلتنا فخرج إلينا فخرج إلى الناس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 Hariku allah min saban kirabin, lam tuh la alaukiah tuhna, lalu aku hadu kepada orang, fadilah dalam hidupnya untuk menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan mengucapkan kepada orang itu sehingga orang itu menunjukkan kepada kita. Kemudian kita bertanya, lalu Allahumma sani' rahmallahu taala naf'anallahi bi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fitaraminil anqal ini hadis diriwatkan dari sayyidah aisyah radhiyallahu anha qalat berkata lamathaqal an-nabiyyu wa shtadda berat sakitnya rasulullah shtadda bihi dan parah, parah. isisa untuk dirawat VIP di rumahku kata Siti Aisyah Rasulullah minta izin para istri-istri beliau untuk dirawat di rumah Siti Aisyah Fadinnah. mereka para istri-istri itu mengizinkan lahu untuk Rasulullah dan Nabi Muhammad setelah itu keluar Baina racunai ini dipapah di antara dua orang lagi tahut turijlahu tahut turijlahu Sambil menyipat kakinya. Karena rasa sakit yang dirasakan. Fil ardi ke bumi. Jadi menyeret kakinya itu ke bumi. Baina Abbasin warujulin. Dipapah oleh Sayyidina Abbas. Paman anak ee, Abbas. Pamannya Nabi Muhammad SAW perajulin dan seorang laki-laki. Dalam riwayat lain dijelaskan laki-laki itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali yang membawa ke tempatnya Siti Aisyah. Ini menunjukkan memang hubungan baik antara ahli bait Rasulullah dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tidak baik Pak Abbas itu adalah min ahli bait Sayyidina Ali menantu Kalau memang tidak baik Siti Aisyah akan apa? Itu yang membawa adalah Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abbas Ini menunjukkan Karena memang Sayyidina Aisyah adalah Memanglah ditepati saat itu Kecuali menurut orang Syiah Yang mengatakan Siti Aisyah pelacur itu kan kurang ajar Itu Nabi Muhammad Waktu meninggal Diletakkan di tempatnya pelacur Coba bayangkan so, akal tidak itu Memang pendapat. Terus berdapat Barangkali perlu dibeli Ya pun kita belum bacanya juga Informasi itu adalah buku baik, buku-buku tentang bagaimana Asyah. yang mengerikan itu ya. Nah ini Siti Aisyah di Cacimaki bayangkan waktu meninggal Rasulullah minta izin untuk dirawat di rumahnya Siti Aisyah. Setelah itu fakarana Siti Aisyah Siti Aisyah berbicara, an nabi sesungguhnya Nabi Muhammad. Kolar kata bata mata kolar bata. Setelah masuk rumahnya. Dan semakin keras sakitnya Ini Siti Aisyah cerita Waktu masuk rumah Hariku Sirami aku Min sabai girabin Dari tujuh tempat air Lam tuhlal yang belum dibuka Akiyatuhuna Pengikat Tali Girbah itu adalah Wadah yang terbuat dari kulit agar aman tuh diikat. Bagian atasnya itu diikat agar tidak tumpah itu air karena kayak seman ya namanya kulit lemah eh, kayak plastik semacam Cuma... Tapi dari kulit kambing dan itu memang subhanallah ya. Kalau kita minum dari girbah itu di saat di musim panas tuh dingin kayak di kulkas itu. Jadi dari girbah itu seger ya. Nabi Muhammad minta disirami dari tujuh girbah. La ali ahadu barangkali aku bisa kembali semula ya seperti yang dibiasakan ahad itu kebiasaannya ilan nasi kepada manusia artinya barangkali setelah itu aku sehat bisa kumpul dengan sahabat sahabatku lagi sebab ahad itu adalah ada kebiasaan yang yang sudah menjadi kebiasaan Nabi Muhammad saw. Faujilisa lalu Nabi Muhammad didudukkan timah bobin di satu tempat air lihov serta Miliknya Syeikh Hafsah Putri Sayyidina Umar ibn Khotob. Ini termasuk wanita itu oleh sihah juga pelacur yang kedua. Hafshahin. Afam. Itu memang orang yang akidah sesat ya. Ada akidah yang keluar dari akidah yang benar dari Islam yang benar. Rasulullah didudukkan di tempat air miliknya Syeikh Hafsah Zaujin istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbatofik kana suatofik kemudian kami hendak. Nasubu alaihi tilka menyirami air Jadi disiramkan air Hatta tofiqa yusiru Sampai Nabi Muhammad Jadi kami menyiram air Sampai Nabi Muhammad mengatakan Dusiru ilahina memberikan isyarat Dan maksudnya itu Cukup kau sudah melakukan Maksudnya cukup, cukup. Tapi tidak bisa ngomong Muhammad waktu itu tidak bisa mengucapkan hanya memberikan isyarat stop sudut pokoknya setelah itu keluar kepada manusia manusia pada waktu itu dalam riwayat lagi sahih Abu Bakar menjadi imam dalam sholat dan terus sholat selamurapin perintahkan Abu Bakar untuk sholat dengan manusia dan ini juga isyarat besar bahwasanya Abu Bakar adalah Rasulullah sholat selamikah satu cat isyarat nah di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw masih bersemangat untuk bertemu dengan Sahabat-sahabat beliau dalam keadaan sakit dan ini sakit. Di sini diceritakan bapa disunatkan kita membantu orang untuk yang membantu mencari kesehatan kesembuhan. Kemudian juga di situ disunatkan dianjurkan kalau orang dalam keadaan sakit itu tolong ditempatkan di tempat yang paling dekat. Ditempatkan di tempat yang paling dekat dengan siapa kira-kira? Suruh milih karena perlu kenyamanan dia itu pengen memerintah menyuruh nih itu kadang-kadang orang sakit jadi disunnahkan. terus harus rumahmu bilang ibu mama ibu kira-kira pengen di mana enggak tapi semuanya harus lega dan juga disunnahkan agar yang senantiasa menemani adalah yang paling dekat dengnya menemaninya itu agar nyaman karena orang sakit dengan syarat dia ngerti agama ya ini dipilih Siti Aisyah karena paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah paling dicintai setelah Sayyidah Khadijah al kubro Setelah itu apa? Ada hikmah yang lain. kenapa air? Kenapa harus 7? Ingat ini bukan mandi kembang dengan 7 sumur itu kan itu adalah lagu-lagu yang bukan ini 7 di sini memang ada makna, Adalah riwayat Imam Ibnu Hajar Al-Azfadi menyebut tujuh ini ada maksud. Waktu Nabi Muhammad menyuruh makan korma tujuh hilangkan penyakit. Itu termasuk cara penyembuhan. Tapi jangan dihubungkan dengan ilmu pendukung. Nah, Kalian sakit tujuh sama, tapi bukan karena. Ikut itu cerita-cerita, sumpah kembang mandi dengan tujuh sumur ya. Kemudian mandinya tujuh warna kembang. Bukan itu. Tapi ada tujuh di sini ada. Ini hanya kemiripan makna tujuh. Jadi bilangan ini tetap ada makna ya. Jadi Imam Ibnu Hajar Al Asqalani beristimewa bahwa tujuh ini ada maksud karena kebetulan Nabi Muhammad dalam keadaan sakit. Ibnu Hajar ingat waktu Nabi Muhammad menganjurkan ke tempat tujuh itu adalah pengap lebur namanya racun. Maka sebenarnya insyaallah terbebas dari yang namanya penyakit nanti dan Nabi Muhammad saat itu akhirnya diringankan oleh Allah. Nah ini tujuh ya. Tapi ingat jangan dihubungkan dengan itu, dukunan ini dukun num macam macam-macamnya. Kita enggak ada, ada urusan dengan dukun. Semoga dukun mendapatkan hidayah. Semoga dukunnya jadi Ustaz. Permasalahannya itu yang repot. tuh Kalau Ustaz mendukun itu yang susah dideteksi. <tuk> Kemudian disiram. Jadi kalau nyiram itu adalah disesuaikan. Kalau dia minta sudah. sudah Harus paham isaratnya orang sakit. ya. Isaratnya orang sakit harus paham. Jangan sampai dah sudah begiru. Kalau tidak enak sebabnya bilang tidak enak dia. Cuman tidak bisa ngomong. Dan itu. Setelah itu Nabi Muhammad keluar ke masjid bersama para sahabat beliau.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 Radhiyallahu anhu anna nabiyallahu alaihi wasallam da'a bi mimma'in faudhi bi shay'un mimma'in wa wada'a bihi qala anasun qad naduru ila al-ma'i yam bu'in asahi faqad tumi matatamin min hariini ila thamani at-taraqna da'a bi mimma'in fautiya bi qadahin rahin shay'un ma'in wa wada'a bihi Qala nahsun fa ja'altu anthuru ila al-ma'i yam ma bayna sab'a ila thamanina Bismillahirrahmanirrahim Ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah abi fa ihma in ma in qawti wabada ihra'in punya dengan bi sidrun jam'in wa salia yang air yang gede air yang gede kemudian setelah itu Billahi fii syai'un min ma ada air jamir tapi airnya kau enggak banyak saya buang sedikit limain wa wa'adtu rabbiy an bihi wala nas'ul cemarinya ilal mar'i yang akan cemarinya Abi Muhammad kana Qala Anas faj'altu andur ilal ma'i yambu'i kata siid anas bin malik lalu aku melihat andur ilma, aku melihat ke air Yeah. Yambuu pemanjar min asabihi dari Marina Abu Muhammad. Fa kharal za akhar. Mengira-ngira. Hazar tu. Za ora. At-takhris dalam bab zakat tapi di sini kok za za maka dia takdir mengira ngirakan oh, Khazdu au khazartu. Jazatu. Baik, kita kita tunda masalahnya. Tanya anak Jazatu. Khazartu, maksudu khazartu, oh, khazartu ngira ngira Aku kira-kira. Aku kira-kira. بين من توضأ بربع كبصه 70 ان تذكره الا 80 سيتقبل لي ini hanya menunjukkan mukjizat menunjukkan mukjizat anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa air yang sedikit kita dicelup jemari Nabi Muhammad cukup air sehingga cukup dipakai untuk 80 orang sesekali ini macam cerita terulang kemarin ayot cepat lagi terima kasih dan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kelebih soal air ila 70 derajat wayatada bil mud wa annahu nabi sallallahu alaihi wasallam yatahsil bisya ila khamsati amdat wa yatawadda bi muttam fa annahu qala alaihi wasallam yatahsil bisya ila khamsati amdat wa yatawadda ini diriwayatkan dari sayyidina anas juga bahwasanya bagaimana punya nabi Muhammad dan mandinya arkenya jangan kita boros dengan air secukupnya kalau nabi Muhammad sallallahu <Sessus> alaihi wasallam itu mandi dengan satu shaq satu shaq itu mud, empat genggam air kalau wudhu, satu mood. Satu, satu mood, mood itu 6,7 on. Sekini itu. Di ratain, tiga kali tangan, itu saja. Tidak sampai bersuatu saatnya, tidak wudhu, gara-gara airnya tidak banyak. Satu mood cukup untuk wudhu. Segelas aqua itu lebih dari satu loh ya Segelas aqua itu adalah lebih dari satu mood. Itu bisa satu setengah mood itu. Kadang-kadang ada air masih tidak bisa wudhu, karena tidak ngerti ilmunya. Kalau mandi, itu adalah empat mut. Kalau kurang dari empat mut boleh, tapi kalau bisa jangan kurang dari empat mut sampai lima mut. Ini disebutkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nabi Muhammad ya kita siluman di bisok dengan satu sok -sa, atau empat mut. Empat mut itu dua setengah liter, dua setengah liter. Itu maksud atau sampai lima mut. Wah ya tawaf bil mut, wudhunya satu mut. Makanya makruhkan biarpun kita di lautan lepas kita makruh berwudu dengan boros, biur piur tuh. Adi wacarnya. Kalau berwudu juga sewajarnya tidak boleh boros menggunakan air banyak, itu tetap hukumnya adalah makruh. Ini saja kita selesai dalam bacaan kitab uh, apa? Tajridus Sharih, kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Susunannya Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Qolamustani rahimallahu taala nafa'an bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi Amin ila angq. Hah? As-Sabik Bismillahirrahmanirrahim. Qul yaa ayyuhal nas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-7 Umar Al-Barra bin Azib. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu Allah meridhai keduanya. Beliau berkata. Qala Rasulullah berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan, Pak, Bu. Gitu maksudnya. Idza awaita ila firashika jika engkau menuju pembaringanmu, mau tidur. Jika kembali tempat tidurmu fakul, maka bacalah ini doa mau tidur. Banyak doa tuhir ya. Banyak doa tuhir di antara ini. Kita kan hanya tahunya itu abis mikaulama. Bukan sampai tua kita TK yang apa-apa lumayan. Memang itu ada hadis Nabi itu memang ya kelas TK ada lagi ini naik pangkat bismillahi wa tawattu jambi kaarfa mu gitu banyak dan ini naik kita SD gitu ya naik tingkat Allahumma aslamtu ya Allah seluruh diriku doa nafsi ku nafsi jiwaku ya Allah ilaika kepada aku akan jiwaku kepadamu ya Allah wa wajjahtu wajhi dan aku arahkan wajahku dengan hati tujuan maksud Ilaika kepadamu kedah jah zahir ini aku hadapkan wajhi maksudku ya Allah putuanku ya Allah ilaika kepadamu waktu amri itu urusanku ilaika kepadamu ya Allah wa aljaatu ilaika aku sandarkan punggung padamu maksudnya ya aku serahkan segala tanggunggan punggung ini kan yang beratnya serahkan kepada-Mu ya Allah Rahbatan karena aku mengharap Warah batan, dan ada harapan dengan rahmu warah batan. takut siksamu. Jadi kita merahkan ilaika padamu ya Allah. Itu terhadap Allah. La maljaa tidak ada tempat amat tempat mencari kelamatan. Tidak ada tempat mencari pelindungan. La maljaa tidak ada tempat pelindung. Wallamja dan tidak ada tempat mencari kelamatan. Minta ya Allah dari siksamu, dari musibahmu, dari bencanamu ya Allah. Sebab sebucana allah fat. Sebab musibah Allah yang buat ular matuk orang lagi tidur Allah yang kirim kalau jengking nyengat waktu tidur Allah yang kirim maka tidak akan bisa selamat kecuali engkau ya Allah yang menyelamatkan maka serahkan kepada Allah orang lagi tidur ngapain aja nggak ada ular keliaran di lehernya nggak faham kan ini berkat doa kita atau berkatnya doa kaum muslimin tidak ada yang pernah dipatuk ularnya tidak pernah ada yang digigit ularnya jadi kita perlu doa semacam itu untuk anak-anak kita. "Amanatu bi kitabika aku beriman meyakini dengan kitab sucimu alladzil anzalta ittur Allah binabika dengan nabimu alladzil arsalta yang telah engkau turun us. Banyak banyak. Innaka sesungguhnya engkau wahai bapak duk ya fulan tadi. In mita, kalau sudah membaca begini, jika kau mati, bilailat malam itu mita ada fitrahti engkau mati dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Wain asbahta kalau masih hidup lagi ya bangun pagi-pagi asbahta kaira engkau bangun pagi dengan sebaik-baik keadaan, masya Allah. Mutawafi dari alim alim dari muslim, asy-Syafi'i ini dan dari wayat lagi di dalam alim alim muslim asy-Syafi'i alim. Anil barok dari barok juga kala boleh berkata kala li Rasulullah kepada aku idhatiya majaka jika engkau datang tempat pembaringanmu fatawat. Wudu Wudu alis itu Dianjurkan kalau tidur dalam keadaan berwudu Terjaga ini oleh Allah Dijaga oleh Allah Dari bermacam-macam termasuk dari kemaksiatan Indah ini wudu Malas ya kadang-kadang sudah buang air kecil itu Nyentuh air itu malas. Ya. Memang malas kan, ada keutamaan niru Rasulullah Memang kadang-kadang susah Tapi mau ketemu itu tamu yang Mau mau nawar barang kita itu cuci muka putih kalau lagi, lagi dagang, ya mau nemui orang yang mau nawar dagangan kita tuh cuci muka bersih. Kalau giliran menghadap Allah, ya mau tidur saja, nggak mau wudhu ya. Berat ya, wudhu. Ini kata Sahih Rasulullah SAW. Semat, semat poji, kemudian berbaring tak iman ke arah kanan, Miring ke kanan, ngadepnya ke kiblatnya. Kalau bisa, kalau tidak sepisahnya spis saja, jangan dipaksakan. Ternyata secara medis ini bagus sekali ya untuk menghindari dari berbagai penyakit-penyakit dalam itu loh. Kalau tidak itu menghadap, ya kan? itu banyak. Kalau orang yang pinter penyayang di dalam itu biasakan tidur dengan berbareng ke arah kanan. Sikil aiman. itu adalah, bisa terapi pengobatannya seperti itu. Wah, lebih banyak doa doa tadi maksum tufsi ilaika dan seterusnya. Tu mukalla, keahlu na ahi romatakul. Kalau bisa jadikan doa itu adalah ah kau ucapkan waktu mau tidur. Jadi setelah itu baru kes. Dalam keadaan kita sudah menyerahkan dikuda al-Hawala Ini saja yang kita baca dari kitab Riyal Dussholihin Dan kelihatan nanti tertibnya kita ubah Tadjeridu sore pertama Babuduk kedua baru disolihin Supaya ada begitu mungkin Tadi ada telin semacam itu Ini saja yang insya Allah Barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan Dipersilahkan Lombis Syukuran kasihan -kasi kami hatikan pada Al-Quran um, biar atas baca, kita beri adus solihinya Dan tadjeridu sorenya kita menginjak kepada sesi tanya jawab untuk memperdalam sesi tanya jawab ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, biasanya setelah sholat itu punya kebiasaan kalau berjamaah itu punya kebiasaan terus salaman. Nah setelah itu baru mungkin ada yang sholat sunat atau apa. Nah itu apakah solasanya? Bagaimana? bersama dengan mahrom itu ikan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang saya hormati, saya mau bertanya. E, tadi kan yang membatalkan wudu kan tidur ya? Kalau dengan wudu itu batalun tidur ya wudu dulu terus tidur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Buya semuanya menaik setelah sholat kemudian sholat sunnah setelah selesai kemudian berdiri dan melangkahkan kakinya ke kanan itu apakah ada talimnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTHP sini putri kasih dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya kalau misalkan kita ada urusan tapi bukan pergi, 84 km misalnya kita ada, misalkan ada rapat di kantor, terus kita menjamak sholat di tempatnya. Jadi saat kita ke tuhur itu bagaimana hukumnya? Terima kasih, assalamualaikum. Insyaallah. Baik. Baik masalah musafahah setelah sholat. Musafahah secara umum itu adalah sunnah ya. Dianjurkan kalau kita bertemu laki-laki dengan laki-laki, tangan perempuan dengan perempuan. Ijabat tangan, imnya sunnah. Laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan mahram, iya. bi dengan adik perempuan, itu adalah sunnah. Termasuk dalam apa saja. Tapi harus kita lihat kondisi ya. Kalau lagi sholat, kebiasaannya orang sholat itu. Kalau sudah di masjid itu biasanya setelah assalamualaikum kok salaman ngikut saja. Sholat sunat kan bisa ditunda. mau salaman ya nggak apa-apa, hanya kehilangan keutamaan. Karena lumayan itu silaturahmi salaman daripada anda muter repot. Ini disunahkan kalau bertemu bersalaman ya. Daripada kita wah ada kalau serat serangkan ngejog sana -sampai sana -sampai bisa ribut itu. Tapi enak dijejer salam itu saling bersalaman itu adalah hal-hal yang baik. Itu baik. Tapi bukan wajib ya. Artinya kalau anda punya butuh sudah. Anda lakukan buru-buru, anda pengen melakukan sholat sunnah karena anda butuh cekcian, keluar saja, enggak ada masalah. Tapi keutamanya bersalaman ini luar biasa di saat kita bertemu. Tapi kadang-kadang kita juga harus ya, menyesuaikan diri, tapi tidak seorang. Selamanya bisa kita ikut saja keadaan. Dan selamanya nanti pedagang setelah sholat salam dia, assalamualaikum langsung salaman, boleh saja. Setelah sholat langsung boleh. Setelah solat boleh terserah. Caya, apakah ada dalilnya? Disebutkan kalau kita lagi bertemu itu disunatkan adalah salaman. Nah tadi kan sudah ketemu. Bagaimana satu hari pada lupa dengan urusan manusia dia perlu lagi mana satu itu? Itu adalah gampang masalah salaman kadang-kadang salam paspor salaman, lapan salaman. Ini masih banyak lagi yang salam terus masuk. Ini cuma memang larang ni ya salaman bit. ini wajar itu adalah hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau susus susus spesial Jumat itu. Kami menghimbau ya, anda barangkali di, Kata, itu orang datang nyalami ya. Kata-kata ya. disamanya, -kata, anda lagi tidur jangan disalami, kasihan itu lagi istirahat, biarin. Lalu, lalu, lagi lagi istirahat, lagi, lagi, lagi kasihan ya, dilihat. Oh kalau tidur ya biarin nyalakan, bangun. Kayak pikir di pahalanya orang tuh. Jadi kalau lagi temennya, lagi tetangga dilihat, oh lagi merem ya sudah biarin. Karena anda hap, karena orang capek, masjid apa-apa, khutbah Jum'at ya tidur, tidak urusan anda. Nggak haram, nggak dosa itu. Biarpun satu masjid tidur semua, nggak ada masalah, kan begitu. Jangan pusing ya. Adapun masalah halal sahnya itu menurut 40 jamaah dan sebagainya itu, orang tertidur, bukan orang hilang akal yang 100% hilang akal. Itu adalah masalah masalah di saja. Jangan sampai kadang-kadang itu salaman, salaman, salaman. Adanya, akhirnya orang nggak bisa istirahat sementara tadi itu pengen dia di pojok, pengen istirahat ya Allah nggak ada orang salami lagi, salami lagi. Kita lebih umum kita untuk mengingatkan masalah itu. Kalau oh, tidak bisa sholat sunat saja. Suami istri, baik suami istri bisa ditunda setelah sholat. Nah, kan bisa salamannya bisa nanti setelah sholat sunnah baru setelah itu adalah kita bersalaman kalau suami istri suami istri sholat sunnah diberesin semuanya adalah sholat sama salamannya nanti saja karena kita ikut madhab yang dibawaan tidak pernah butuh berpuasa dengan istri maksudnya adalah tidak ada kalaupun nah, dalam keadaan ya, ini, ya, tertentu lah barangkali keadaan tertentu yang kenamaan keadaan tertentu ya menteri ya. mka apapun itu, tetap nanti salaman ya atau hindari saja sebisa mungkin, apalagi kalau istri kan ada istri tersinggung kan, ngerti hukum kan <laughs> nah, istri tersinggung tidak ada baik, itu masalah musofah kemudian malah tidur wudhu bagus nih pertanyaannya, tadi kan kalau mau tidur wudhu dulu gimana? itu kan apakah baru merem lalu wudhu lagi, merem wudhu lagi merem wudhu lagi, gak bisa tidur ya jadi untuk spesial wudhu ini tidak batal dengan tidur ya nih karena itu bukan wudhu untuk sholat ya kalau anda wudhu untuk sholat, batal dengan tidur berbaring. Tapi ini wudhu untuk tidur. Jadi itu ada mendapatkan keutamaannya. Tapi niatnya wudhu biasa saja. Kalau anda ingin sholat sebelum tidur, bagus. Kalau sudah tertidur, wudhu untuk tidur tidak batal, Khusus wudhu untuk tidur saja. Jadi tidak ada masalah. Bahkan kalau bersentuhan dengan istri pun tidak ada masalah dalam hal ini ya. Akhirnya jauh-jauhan. di sini karena aku punya wudhu, kau punya wudhu. Akhirnya, baik. Itulah jadi itu masalah untuk itu sunnah untuk untuk tidur itu spesial itu makanya bahasa Nabi Muhammad wudhu asal seperti wudhu dalam sholat secara spesial wudhu untuk sholat kemudian masalah kalau kita satu lap sholat sunnah. itu bagaimana memang pindah ke depan atau belakang itu disunah namanya uh, mak ter tempat, tempat ya Masa, sebab disunahkan kalau kita Tum -tum, apa, tempat tempat asar bekas habis sholat sholat sini sini makanya kalau kita sholat, oh, kita kita hanya pimpin pimpin. Kita sholat. itu tukar menukar habis sholat fardu yang di kanan pindah ke tempat saya, saya pindah ini adalah tuker itu sunnah agar kita bisa berantem apa-apa gituan doh nah ini ya itu sunnah bener ada dalilnya karena pak banyak tempat sujud itu ya jangan tempat sujudnya di situ saja namanya al iton itu bekroh iton itu istilahnya pak bertempat saya istiqomah di situ saja tidak mau ke sana sunnah ya kalau sesaat sholat di pojok masjid sini pojok masjid sini itu sholat sunnah kalau sholat fardh tempat yang paling bagus. Perbanyak tempat Dan disunahkan antara tempatnya sholat fardu Dengan sholat sunnah Ini adalah pindah belakang nah, Ini adalah termasuk kesunahan Yang akan diamalkan uh, Karena mungkin malasnya kita Menjamak sholat dalam rapat Rapat pada sesama manusia saja Pengen dikorting urusan kepada Allah Jadi kalau perlu rapatnya dikorting Karena pengen ikhtima Ya nah, enggak ada kalau rapat nanti boleh kotor, nanti bisa kacau balau. Kecuali menurut orang Syiah ya, enggak sholat pun enggak apa-apa. Nanti kumpulin malam aja enak-enak. enggak -enak. ada. Jadi kalau dalam keadaan rapat tidak boleh rapat tidak Dikarenakan kalau kita harus menjadi kenjama. Karena justru rapat itu enak lagi kumpul. Selain itu, tidak ada menjamak nah, rapat. Ada menjamak di rumah ini pendapat lebih mudah memang adanya kendaraan perkah. Ada mereka datanya jatuh sih. Langsung saja sholat duhur sama asarnya. Di Jakarta ada nikah, sekali saja, maka boleh kayak begitu nikah pun kendaraan dan ditonton oleh perempuan. Coba akan membuat satu tim pernikahan kita itu adalah pernikahan nanti adalah tim gedung perempuan semua. Kalau rapat-rapatnya di Jakarta, orang Cirebon ya karena musafir bukan karena rapatnya. <laughs> karena Hah? Maksudnya gimana itu? Rapat tidak ada alasan kalau kita masih dicerepon. Kalau kita ditelepon oleh siapapun. Seorang kiai gede. Akan telepon dulu. Jangan sampai. Masa gurung larang. Kamu lagi ngomong dengan saya. Ini urusan penting. Saya lagi mau sholat duhur dulu dulu. Tidak usah sholat duhurnya di jamaah. Tidak ada itu. Jadi biarpun dalam keadaan apapun. Tetap sholat adalah sholat. Kalau kita lagi di tempat. Kecuali anda bepergian, Anda lagi di Tegal. Orang cirebon, Anda lakukan rapat melalui telepon. Ya nanti anda keadaan bepergian. Jadi tidak ada ini. Kalau begitu bubar nanti ya. Oh, yang ngajak rapat orang kafir lagi jangan-jangan enak aja dia semaunya nanti. Jadi tidak rapat tetap macamkan salat dalam tepat waktunya, tidak ada menjamak-menjamak qardat. Menjamak menjama nah, itu tadi macam-macam itu. Karena biar satu-satu nanti insyaallah ditanyakan biar nyambung biar Banda jawab nanti yang tertulis. Baik? Uh, baik bisa tanya ke Sebentar biar yang lain dengar. Ini pakai mix sebentar, pelan-pelan insyaallah ya. Yeah. Mangga-mangga. Silakan silakan sampaikan sampaikan. Sampaikan ini ya. Yeah. Baik di mana? Ke mana? Biasanya kalau di daerah sumber ini khususnya ibu ya, kalau nanti itu ab-abnya -ab sebelum maghrib, jadi maghrib isanya bisa di. apa nah, gitu bu? Pengantren biasanya diabaikan di itu di dandan itu seperti. Tamuk banyak sumber babak kataknya atau yang pelatihan. Pengantren ya, jadi gimana bu? Terima kasih bu ya. Ini bu ya saya punya anak, kakak saya punya anak. Terus itu ya udahlah dikawinin aja anak kakak bareng anak adik gitu juga boleh kayak itu. Yang pertama adalah ngantarnya maghrib ya. Sebelum maghrib mulai, bagaimana pengen dijamaat takhir tak saja? Kita Khusus ngantarnya ini ada kemurahan, khusus penten saja. kalau mau jadi pengantin terus tiap hari nanti sholatnya dijamaat terus ya. Urus pengantren saja. Sekarang permasalahannya bukan pengantren. Mohon maaf. Kita sebagian kadang menemukan di sebagian pengajian kok pengantren. Yang hadir pengantren pun tuli perhatikan urusan sholat. Iya. Kadang, kadang kita kalau anda punya acara pengantrenan, pada kita ingin punya acara maulid Nabi kita sengaja letakkan jauh di luar. Sholat, Tersolatnya sempurna. Iya, sholat pur, sempurna. Tapi ada pengantrenan itu mengadakan acaranya mulai habis dhuhr sampai asar habis pulang nggak sholat itu bu ibu. Ya. Jangankan pengantenan mohon maaf Sebagian pengajian yang kita hadiri kadang-kadang Waktu sholat bubar loh. Ini pengajian katanya pingkat kepada Allah Sholat pulang Mestinya kan sholat di tempat, langsung berjamaah. Jadi para koordinator pengajian itu diwajibkan para pengajian langsung membawa mukernak. Kalau pengajiannya jam 3 jam 4 kan sudah masuk asar ya, sekalian sebelum bubar. bubar. Kalau budijamin lupa sholat cepet karena mau ngangetin sayur ini segala macam. Banyak ini keragaman, bubar keragaman kita yang namanya tak pakai salis ya. Kalau di tempatnya orang nggak enak ngomong, kalau di sini mah bebas ngomongnya ya. Jadi langsung saat jangan sampai bubar tidak ya, sholat sekali ya, tolong masalah itu pengantren juga penting dalam hal itu agar pengantennya pada barokah. Kalau anda ingin mengadakan acara tempat aku bisa acara tempat, apa? Kalau tidak, anda memberikan fasilitas untuk sholat, biar orang itu doain. Sebab kalau yang datang orang nggak sholat, dijamin tidak dikabul doanya. Tapi kalau yang datang adalah orang ahli ibadah ada sholat, baca di asal di anak-anak harus perhatikan termasuk pengajian. Terima kasih ya itu mengingatkan kami yang lama sudah lupa. Saya ingat kami ingat cuman mengingatkannya lupa-lupa. Banyak ya itu pengajian kemarin waktu itu di mana itu Terus sholat kita sholat di mana? ibu ibunya nya pulang. Oh kebanyakan amal barangkali ya. Jadi kan. <laughs> sholatnya cuman berapa orang saja ya kita doain saja. Kalau jamaah jemaah di rumahnya kita nggak ngerti mungkin banyak ya harus dibimbing. kita tidak tahu. Tapi ingat tolong diperhatikan kan solatnya kan malih anak anak kakak nikahkan. ini bagus daripada repot kemana mana, tidak usah banyak banyak biaya ya saling ngerti. hanya adik sama anaknya kakak. namanya sepupu ya sepupu boleh dinikahkan ya, boleh tidak apa apa. bahkan kadang-kadang sudah suctang terus silu kakaknya dapat adiknya, adiknya dapat kakanya. dua pasang kakak beradik bisa, boleh bukan kakak tapi sepupu jadi sepupu boleh menikah namanya itu tetap membuka rom Pertanyaan apa? Apakah dengan sehat ataukhid? Ya sudah, sudah beres. Kenapa? Apa perlu bayat dengan khalifah? Siapa makanya? Kalau emang ada khalifah harus bayat. Kalau orang ngaku khalifah belum tentu. Orang kalau ngaku khalifah dia harus dan benar diakui oleh semua orang. Umat harus kembali membentuk kekhalifahan agar tak terpecah belah. Ya, kewajiban. Kita mendirikan imamah khalifah. Jangan pakai bahasa khalifah. Khalifah sudah dicek nabi Muhammad. Khalifah itu hanya 30 tahun setelah Muhammad. Selesera itu. Yang kalau pakai gambar-gambar Khalifah itu adalah mungkin selamat dia. Coba kita tek nabi. Tidak ada Khalifahan setelah itu. Yang ada adalah Imam Mah saja. Adapun bahasa Khalifah istilah khusus itu mungkin harus kita tunda dulu. Jadi pemimpin yang adil. Kalau ada seorang pemimpin adil kita wajib mengikutinya. Mengikuti. Aku kepada Mengikuti Katanya khalifah di Indonesia ada sejak tahun 53 dan di khalifah di wayah Bokor. Waduh saya ingin tahu. Orang bisa mengaku-mengaku hal yang semakin. Yang jelas Islam ahli sunnah wal jamaah ini adalah yang harus kita ikut. Tidak usah macam-macam. Kalau ada model-model khalifah macam-macam dan sebagainya. Kita tidak tahu karakter khalifahnya. Sujudnya kayak apa, ibadahnya kayak apa, waroknya kayak apa, wilayahnya kayak apa. Kita tidak tahu hanya melalui promosi dari mulutnya orang-orang yang kita sendiri tidak tahu dia seperti apa akidah harus jelas dong menyeru khalifah kita tanya akidah anda apa? kita bertemu dengan orang yang menyeru khalifah kita bertanya saya pengen tahu dalam segi akidah ya kita ini islam, islam apa? yang penting kan islam ya oh enggak dong islam gaduh-gaduh, islam macam, islam ngaco islam liberal, islam ahmadiyah, islam syiah, islam macam-macam, ha? tidak, katakan lah kita akan menyatukan umat, enggak harus berbijak dari akidah yang benar dulu orang yang lain ngikut kalau saya mengatakan ahli sunnah wal jamaah asyari selesai, anda ikut atau tidak? Kalau tak berani ngomong asyari ya khalifah palsu itu Pasti palsu Kalau dia tidak mengukuhkan Mada man haj ya hasan al asyari Atau imam Abu mansur al maturidi Maka biarpun gede kayak apa Itu palsu anda tak, tak usah goyah Jadi kalau ada orang datang kepada anda Menyeru tentang kekhalifahan Anda tanya man haj akidah anda apa Kami muslim Muslim apa Yang penting islam itu justru palsu harus berani mengatakan ash -ari. ya itu Harus kalau tidak mengatakan seperti itu. Biarpun dia gebiar dengan partainya yang dahsat. Dengan kekualifahnya yang dahsat. Itu adalah bohong itu. Membohongi orang. Tidak. Kita harus menhajj Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Al Mansur Al-Maturidi itu pengikutnya banyak di India. Jadi ulama-ulama ahli tasawuf. Ulama-ulama besar India itu banyak mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi. Selain itu adalah... Uh, mengikuti Abu Hasan Abdul Hasan Al Ashari yang diikuti ulama seluruh dunia mulai dari masa ke masa ulama-ulama gede ya. Jadi kita tidak menunjuk Imam Nawawi Ashari, Hajar Al Asqolani Askari, apa Ashari siapa lagi? Tidak kita tunjuk ulama kecuali beliau itu Ashari. Coba semua Syuuti Ashari, Nawawi Ashari. Romli Ashari, Ibnu Haidami Ashari, semuanya Ashari, Al Askolani Ashari, Hozali Ashari, ah Ashari Ashari semua. Selain itu ya, ada bingung. Ini orang yang akhir zaman mengatakan lebih bagus dari Abu Hasan Ashari, masya Allah. Bagaimana kalau ada orang mengatakan semuanya buta hanya aku yang melek. Siapa yang buta kira-kira? Ya dia sendiri buta. Nganggap orang buta semua dia sendiri yang melek. Nah ini adalah orang yang ngajak khalifah aneh-aneh. Suruh ngakui Ashari. Pernah kita bertemu dengan seorang yang katanya pemimpin? di Jakarta kita hanya sekedar dialog indah sederhana ya. dia mengaloh karena, kenapa kami ingin menyuruh kepemimpinan Islam khalifah di Indonesia kok tidak diterima sederhana saya mau tanya coba dan pertanyaan ini adalah maknanya adalah jawaban untuk mereka apa itu anda ikut manhad siapa dalam akidah Loh, kita kan menyuruh Islam Islam kan satu iya tapi harus ada bijakan akidah akidah apa dia mau ngaku ya sudah inilah yang menjadikan sebab kenapa orang tidak mau harus jelas Asyari, gak usah takut Indonesia, Wali, Songo, semua pondok-pondok yang lama, bukan pondok baru pondok-pondok lama itu, yang ratusan tahun itu Asyari semuanya ini pondok kemarin, sore dibangun 23 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mengatakan lebih baru dari Asyari man hajari Sabang sampai Marauke, Indonesia adalah Asyari Malaysia, Thailand, Singa, semuanya, uh, India ini dia maturity yang banyak Sampai Maroko Asyari, Mesir mar Asyari Subhanallah, tidak ada Nah itulah kalau tahu, ini tidak usah aneh-aneh masalah Khalifah Khalifah Tidak usah aneh-aneh lah, pokoknya kalau tidak ikut Asyari Itu adalah pembohong Apa benar bila tidak baikat Islamnya belum sempurna nah, Ini kesalahannya, kalau belum baikat dia tidak sempurna Dia yang tidak sempurna, selesai oh, Belum jelas dia siapa Harus kita baikat dia Ada paham yang Benda ber... masyarakat yang berkembang masyarakat sehabis sholat kita tidak perlu doa karena sholat adalah doa. <coughs> Terus apa Nabi Muhammad ya muat kul tuburakulah sholat dan allahumma ini aladhir khusyuk. <syulis> Hati seheh wahai muat. Kalau kamu habis sholat katakanlah allahumma ini aladzikir. Do bacalah doa allahumma ya Allah berikan aku bantuan untuk dzikir ini. Berarti lebih pintar dari Nabi Muhammad ini dia saja sudah jadi nabi. Memang di cerbon banyak pengen jadi nabi ya aneh-aneh habis sholat nggak bisa doa, membodohkan Nabi Muhammad itu sudahlah kalau orang begitu jangan didengar. Nabi Muhammad ngajari banyak doa banyak. Kalau dia pengen jadi nabi ya lain tiap. Sholat nggak usah doa. Memang sholat adalah doa dalam sholat semuanya doa. Tapi setelah sholat Nabi Muhammad fakul tuburakula sholatin. Wahai muat katakan tuburakuli sholatin setiap habis sholat. Bukan waktu sholat. Allahumma ini alladzkiri wa shukri wa husni ibadati. Ya Allah ini orang aneh-aneh. Semoga anda selamat yang bertanya ini hanya bertanya kemudian apalagi ini oh, Allah maha tahu akan hajat makhluknya dan sudah menjadi hak Allah untuk memohonai haknya betul ya. anda tidak minta pun Allah kasih Allah ngerti akan tapi meminta itu sendiri menunjukkan penghambaan anda itu ibadah Allah senang bukan seperti anda jangan dibayangkan seperti manusia kalau anda dimintai duit terus kan bosan minta lagi, minta lagi kalau Allah kalau tidak dimintai marah sombong benar nih kalau kita minta kepada Allah menunjukkan kerendahan kita, kelemahan kita, hak kehambaan kita, Allah senang. Nabi Muhammad utuni astajib lakum. Doalah kepadaku. Lebih hebat dari Allah lagi nih orangnya. Doa, doa. Kan begitu, enggak usah doa. Allah tahu benar, Allah tahu. Tapi Allah juga yang menyuruh berdoa. Utuni, mintalah do' kepadamu. Allah yang nyuruh doa. Itu tanda bahasanya kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bila kita sering berdoa itu tandanya kita tidak yakin terhadap Qur'an dan hadis subhanallah ini benar-benar kalau memang ada ini orang aneh bener ya sudah anda jangan doa anda usah bukan yang bertanya ini ini menukil ini saya kami yakin ya doa gak boleh Allah masalah kalau kita berdoa berarti kita nyuruh Allah siapa yang nyuruh Allah orang minta kok nyuruh kalau nyuruh ya Allah ini biasanya ini akal-akalannya orang baru belajar bahasa Arab kan fi'il amr, fi'il amr kan merintah masa merintah Allah, kalau goblok jangan terlalu pak, kan begitu masa kepada Allah bahasanya doa ada dibedakan, minta kepada atasan namanya ini, kepada sepadan namanya iltimas, kepada bawahan adalah amr jadi perintah itu kalimat perintah itu tergantung siapa yang kita kemana kita arahkan Kalau kepada yang lebih atas dari kita namanya permohonan atau kepada Allah namanya doa Kalau kepada sesama namanya iltimas permohonan baik Kalau kepada bawahan amr itu adalah dibahas oleh ulama usul fikih. Suruh belajar usul fikih. ini musibah lagi orang begitu ini Mohon insyaallah dijerahkan agar masyarakat menangkal paham ini Alhamdulillah jadi atas pertanyaan anda sudah diselaskan insyaallah tertangkal semuanya ya. Itu orang bingung, orang aneh, orang goh. Bukan ya. Tidak, tidak, Terima kasih semuanya. Itu adalah orang-orang aneh tidak usah didengar hal-hal yang semacam itu. Terus. Uh, bagaimana hukumnya kalau seorang perempuan naik angkotan umum tapi di dalam angkot itu ada laki dan perempuan sendiri juga duduknya sempit sempitan bagaimana sebisa mungkin dihindari hal yang demikian itu karena Allah bakal menolong. Waladhi najahatufina la nahdiyana husbulana yang akan berusaha berusaha di jalan Allah maka Allah akan berikan bantuan akan tapi ada saat di saat ramai umum tidak bertempet-tempetan itu dimaafkan ya karena banyak orang ya asalkan tidak berduaan antara sopir dengan dia antara berdua itu adalah asalkan tidak menghindari makna berduaan jadi ikhtilat itu lain dengan khalwah yang haram itu berduaan kalau ramai-ramai asalkan tidak sampai mohon maaf anda tersingkap aurat Anda bersama orang fasik. Jadi kalau namanya ikhtilat ada aturannya. Satu, ikhtilat tuh kumpul laki, laki perempuan ada aturannya. Satu, Anda duduk dengan orang yang menjaga matanya. Tapi kalau laki-laki itu jelas dilalatan dengan Anda, Anda enggak boleh duduk dengan dia. Satu, saling menghormati. Ngerti menghormati syariat. Kalau Anda misalnya Anda cantik duduk sama laki-laki fasik dilalatan, Anda diperhatikan, wah hidungmu wah ini muah. Ah kurang ajar nih. Satu ya Kemudian tidak terjadi dempet-dempetan yang sehingga sanggil bersentuhan Kan mohon maaf, sentuhan sendiri ada rasa Biarpun orang tidak melihat ya. Itu adalah hal yang amat penting di dalam masalah ini Kemudian yang ketiga Pembicaraannya adalah normal Kalau sudah bicara kotor dan jorak menjadi haram Jadi ikhtilat itu tidak dilarang yang dilarang itu adalah ikhtilat yang bebas dengan melanggar tiga ini. Ikhtilat bercampur dengan tiga hal ini saling dijaga, satu matanya saling menjaga, semuanya menutup aurat. Anda wahai para bapak-bapak, kalau anda berkumpul dengan wanita gak apa-apa, asalkan wanitanya sendiri menutup aurat. Kalau pakai baju setengah badan ya dijamin haramnya itu. Karena apapun bentuknya kita jadi ngelihat ya. Jadi eftilat bercampur itu yang diperkenankan adalah sama-sama menutup aurat dan menjaga matanya. Yang kedua adalah tidak sampai berdempet-dempetan yang berdesak-desaan biar penuntut ibadah jadi haram apalagi untuk ziarah wali, walinya tambah marah itu. Kedua, ketiga adalah omongannya yang benar. Kalau sudah omongan kotor jadi tidak diperkenankan. Ziarah wali baik, kemuliaan. Tapi kalau sudah berdesak-desakan tidak usah ngambil Jumat Kliwon saja. Mengambil selosolegi, sepi, aman anda dengan suami anda. Aman kan? Gak harus pakai Jumat lagi rebut desak desakan dan sebagainya. Bisa khusuk bagaimana? Sandal hilang, ngamuk-ngamuk. Ah, yang aman sajalah. Jadi ziarah itu adalah ambil waktu yang khusuk kita bisa uh, nyaman. Gak usah ngambil uh, Senin kliwon tradisi atau Jumat kliwon. Ya, lagi kliwon, ya kliwonnya. Baik, itu ada kebiasaan saja dan ziarah adalah tetap. Ada kita tidak mengatakan ziarah kubur adalah Uh, bid'ah seperti yang dikatakan sebagian orang itu kan orang bingung lagi, ziarah kubur adalah termasuk dianjurkan, apalagi kepada waliullah baik, jadi naik angkot anda boleh, tidak ada masalah, tapi dengan kriteria tiga itu, anda sendiri adalah harus menjaga lidah anda menjaga mata anda, menjaga bagaimana anda posisi duduk, sudah ada posisi kosong, nempel di lagi-lagi, jelas murahan tuh perempuan ya sudah ada tempat kosong, mewepet gitu ya, ada kadang kadang-kadang mau ibu ini hmm. eh, bagus, akan mengkutelas ujian, mengatasi anak yang suka melawan kepada orang tuanya dan tidak takut pada siapapun. Namanya minta doa ya, insyaallah doa. Biasanya hyper, itu banyakkan tenaga, banyak. Dan biasanya seru main yang banyak baru pulang nanti capek ya atau mainnya-main yang positif biasanya dikasih kerjaan apa kasih anak-anak kalau anak-anak hiper itu diarahkan, misalnya dibuatkan mainan di tengah lapangan yang dia capek atau apa atau suruh teriadri, uh, suruh membaca sholawat yang banyak kasih duit, kalau capek nanti tidak marah-marah lagi sama ibu kalau anak kecil ya ada cara-cara terapi-terapi yang digabungkan dengan terapi model baru ya dengan model lama ya, model lama adalah model Al-Quran hadis Nabi Muhammad SAW dengan banyak doa, dinasehati, dibawa kepada ulama, itu adalah terapi lama yang paling mencuci itu. Kemudian sisi lain juga, kadang-kadang ada anak Masya Allah, gak bisa diam kecuali menempeleng temennya, melukai temennya, mukul temennya, itu kebal kelebihan tenaga itu sama kelebihan ide itu. Jadi arahkan ke yang lainnya, bawa ke tempat apa, ya pokoknya bikin capek dulu, nanti diam dia Insya Allah, sambil didoain yang banyak. Kemudian... Di doa ini, nanti doanya orang banyak, bukan doa kami. Doanya orang banyak. Bagaimana hukum sholat sunnah yang dalil hadisnya doaif belum jelas seperti sholat asror, kifayah dan lainnya. Kita tidak pernah melihat menemukan sholat asror sama sholat kifayah. Hanya biasanya begini doa, ya. orang itu sering salah paham menerjemahkan omongan ulama itu orang awam itu yang menyalahkan, misalnya ada sholat namanya sholat uh, sholat apa ya sholat tobat sebab sholat tobat dalam bentuk namanya sholat tobat tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad kecuali sholat tasbih itu, sholat tasbih itu sholat obat besar, karena Nabi Muhammad bercerita tentang uh, pahalanya tasbih, wahai amanku Abbas, apakah kamu ingin aku kasih tahu satu amalan, kalau kamu lakukan akan diampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang, yang gede, yang kecil, yang sengaja, enggak sengaja nah ini, Sayyidina Abbas mengatakan oh iya, mau apa itu? sholat tasbih, nah itu ya itu salat tasbih itu salat taubat kubro. Ada salat taubat sughra tapi bukan salat taubat sebetulnya itu hakikatnya itu salat hajat. Setelah salat hajat dua rakaat minta kepada Allah agar diampuni dosanya. Cuman orang awam kan digampangan, Bu, salat hajat habis itu minta ampun. Akhirnya dinukil oleh orang awam menjadi salat taubat. Jadi enggak apa-apa lanjutkan yang biasa salat taubat, salat taubat. Namanya salat hajat istilahnya. Hajat kita diampuni. Kita butuh atau tidak? Pengen diampuni oleh Allah atau tidak? Butuh. Makanya itu hajat kita. Namanya sholat dua ya Minta diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di kalangan awam namanya sholat taubat Itu sebenarnya sholat hajat. Dan sholat hajat sehari seratus kali boleh. Anda ingat hajat. Ya Allah. Satu. Pengen rizkinya lancar. Lupa anaknya tadi belum saya doain. Dua rakaat biar anaknya lulus sekolah. Manfaat. Lupa lagi, biar suaminya tambah sayang. Lupa lagi, apa lagi? Langsung nambah-nambah, ya seratus kali boleh sholat hajat, tidak hanya dua rakaat. Nah termasuk itu tadi, ya Allah aku belum minta ampun kepada Allah. Sholat hajat dua rakaat lalu minta ampun, diampuni oleh Allah. Nah ini ada, jadi sholat asrar itu bisa dimaknai lain. Jangan diputus, kalau ada orang punya kebiasaan seperti ini, jangan diputus, diluruskan saja niatnya. Ada sholat berapa puluh rakaat setiap malam apa ya? suluh ganti saja sholat sunnah mutlak Ada punya kebiasaan setiap malam apa sholat 30 rokaat Atau barangkali 100 rokaat Bener hebat betul ya, belum kuat nih Yang ngomong pun belum kuat kalau harus sholat 100 rokaat dalam 1 jam ya Mungkin harus nyicil ya nyicil pun kita misalnya sholat malam hari raya Coba kalau di mana Sholat di malam hari raya dengan 100 rokaat adalah boleh saja Tapi kalau sudah dinukil oleh orang awam nanti bisa jadi betah Sholat 100 rokaat malam hari raya, padahal kasusnya kalau kita melakukan sholat malam di hari raya itu kan pindah dari masjid ke masjid, setiap masuk masjid kita akan sholat sunat namanya tahiyat al masjid, pindah masjid lagi tahiyat al masjid, pindah lagi pun begitu, di samping hajat, sehingga semalam itu kalau dapet 25 masjid menjadi 50 rokaat, dan ini insya Allah sekaligus informasi kita ingin membuat budaya yang baik, para bapak-bapak saja, insya Allah malam hari raya nanti kita akan membuat satu rombongan, kemarin yang sudah kita mulai, sebelumnya memang untuk pribadi saja, karena kalau kita memulai sesuatu kalau belum dimulai dirinya sendiri Mbak gak bakal jalannya. kita waktu itu memulai dengan diri sendiri setiap malam hari raya untuk eh ya laylatul laid menghidupkan malam hari raya kita kunjung ke masjid-masjid untuk memperbanyak bekas sholat sebab sunnah kita memperbanyak bekas ibadah ya makanya kita malam hari raya mulai jam habis maghrib sampai jam 12 malam itu kita kunjung ke masjid-masjid kalau dapat 25 masjid coba kali 2 rokaat berapa rokaat 50 rakaat coba di masjid sendiri sholat 50 rakaat dijamin capek baru dapat 4 rakaat tapi giat itu nanti, jadi kita budayakan nanti yang pakai motor-motor dan mungkin yang punya masjid bisa didaftar ya gak usah nyiapin apa-apa, paling banter air putih kalau tidak pun gak ada masalah, nanti jamaah sudah nyiapin air sendiri-sendiri kan -sendiri, ya itu adalah kalau ibu-ibu mungkin bisa dikumpulkan di mana ya mungkin ada makan ada ini di masjid sini masjid cendang masjid ini kita ingin membudayakan menghidupkan malam hari raya idul fitri jadi hari raya idul fitri idul adha apakah uh, jelas seperti sholat asror sholat kifayah kita perlu lihat ya sholat kifayah itu seperti apa ya kita pernah mendengar imam Ghazali menyebut sholat sholat banyak ternyata itu semua bisa diarahkan kepada makna yang betul. Kalau ada sholat yang dibuat-buat barang siapa sholat 20 rakaat Maka pahalanya begini itu hadis palsu. Bukan saja do'if. Palsu. Banyak hadis-hadir palsu. Termasuk hadis sholat roho'ib itu ditolak oleh para ulama. Sholat roho'ib. Ditolak oleh para ulama. Kita percaya kepada ulama. Tapi kebiasaan orang awam jangan dirubah. Diarahkan maknanya. Sholat apa kira-kira? Kami sudah punya kebiasaan sholat 50 rakaat dalam satu malam nisfu sa'ban atau apa. Ya jangan dipatahin. Waduh, kalau begitu hebat ini potensi ini dirubah niatnya ada hajat, ada tahajud, ada istiqoroh, ada segala macam salat mutlak tetap jangan sampai dipangkas. Fit -ah. oh ya Allah lima tahun saya sholat begitu nggak ada gunanya. Eh ini kan manusia yang rusak orang ahli ibadah suruh jalan-jalan ke mall semuanya nanti repot nanti. Apakah sih ah semua sih ah? Ada sih ah yang tidak sesat namanya si Azidiah. Z si Azidiah itu adanya diaman. Karena apa? Dia masih mengakui Sayyidina Abu Bakar As-Titik, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Dan juga masih mengakui kitab Bukhari Muslim. Sebetulnya itu hanya penggelaran saja karena pengikut Imam Zaid bin Ali. Tapi yang tersebar di Indonesia ini adalah imamiyah idna asyariyah. Yang keblatnya ke Iran, Khomeini. Itu adalah, yaitu sudah keluar dari Islam. Bukan kita yang mengeluarkan, ini harus dijelaskan. Kita tidak mengatakan Anda kafir, wahai siyah. Tidak. Tapi akidah mereka secara umum merendahkan Sayyidina Abu Bakar Siti Aisyah dibilang pelacur Al-Quran berubah kita ini adalah orang kafir jadi kita ini belum muslim ya bahkan dalam fatwa mereka kita ini lebih busuk daripada orang kafir maka harus dibunuh dan cara membunuhnya saja jangan sampai langsung begunuh takut fitnah, difatwakan oleh mereka maksudnya orang kayak kita ini wajib dibunuh kalau ketemu di mana mana artinya kalau mereka sudah menang mayoritas jaya kita dibunuh, cuman cara bunuhnya itu jangan langsung hadap hadapan begini takut fitnah. Caranya apa? Celupkan ke air atau digiles di atas papan. Itu adalah fatwa mereka. Ini Kalau begitu masih kita akan bersanding duduk manis. Bohong, kita duduk manis mah iya, ahli sunnah wajah ma'w'elkam. Ahli sunnah wajah ma' siap menerima siapa saja asalkan tidak keluar dari Islam. Ahmadiyah mereka sendiri mengeluarkan mereka dari kita. Mereka kan yang mengatakan bahasanya, yang belum mengatakan Mirza sebagai Nabi belum Islam, belum benar Islamnya. Kan dia sendiri yang mengeluarkan Syiah pun begitu, yang tidak mempercayai tentang Imam-Imam maka belum benar Islamnya. Lulu hebat benar nih. Imam maksum. Jadi banyak hal-hal yang aneh dalam Syiah dan itu sudah pernah kita bahas dan kita jangan terpengaruh. Lebih dari itu ada masalah pelanggaran moral, biarpun bukan akidah. Peranggaran moralnya pun adalah busuk, jelek, dan hina. Ini bukan urusan akidah. Misalnya kawin kontrak mutah, itu ada di dalam syiah imaminya. Memang dalam urusan kawin kontrak bukan urusan akidah. Satu urusan peranggaran zina, zina kan busuknya. kawin kontrak begini dalam akidah syiah itu, kalau saya melihat orang cantik, saya cukup berkatakan, "Oke, saya mau dengan kamu, saya mau nikah dengan kamu. Ini duit lima puluh ribu dua jam, tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Ini apa maranya? Anak sudah senang ibadah, pahalanya lebih gede dari nikah." malaikat tadi keringat yang muncul jadi malaikat mendoakan mengampuni semuanya. Ini kan akidah enggak benar, bertentangan dengan akal sehat. Akal sehat nurani enggak mau. Pun begitu kalau tiba-tiba ada kiainya mereka kalau anak putrinya yang dipotong enggak mau ya. Ini ibadah enggak boleh ya. Kiai, kiai Syiah saya pengen mutah dengan anak putrinya enggak mau. Karena memang itu adalah bertentangan dengan hati nurani mereka. Ini adalah banyak keanehan dalam masalah Syiah yang harus ini tulungan agar yang bertanya kita sampaikan jawabannya. Kemudian. banyak sekali tujuh baik ini insya Allah disambung pertemuan yang akan datang tolong disimpan anak kalau sudah dibuang selalu dibuang berapa kali tiap takwa tolong pertanyaan yang belum dijawab di samping yang terkasih pertama adalah kita doakan sesepuh kita semoga panjang umur al habib tohid bin syah Yahya syahya beliau dalam keadaan sakit ya kritis ya sakit ya tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah memberi obat yang sesungguhnya ya semoga bisa pulih kembali jadi panutan kita, pembimbing kita semuanya panjang umur dan yang mencintai beliau juga akan diberi kemudahan beliau di rumah sakit pelabuhan Habib Thohir put adik daripada ayibmu baik beliau sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dan juga saudara saudar kita yang sakit ada juga uh, Bapak Ji Khalil ya, saudara orang tua kita juga semua yang biasa cawe-cawe urusan pesantren kita ini beliau juga dalam keadaan sakit dan juga keluarga beliau banyak yang sakit semoga Allah memberikan kesembuhan ada di antara yang biasa membantu pesantren ini juga sakit semoga apa yang mereka keluarkan dalam pengobatan menjadi amal jariah yang bakal mereka lihat kelak di akhirat. Dan juga apa yang mereka barbantukan untuk pesantren ini akan mereka saksikan kelak di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada adik-adik kita ini banyak sakit cepat sembuh ini minta doa untuk Nuraci Bapak Toto apa namanya Fajar anak Pak Wali dari santri ini ada yang sekolah ini semua manfaat Bagus Prabowo banyak lagi. Dedik Sabrianto semoga Allah mengampuni dan orang keluarganya diberi kesabaran. Kemudian banyak lagi doa doanya. Baik. Semoga yang di channel ini Baik. Dan juga semoga Allah mengirim kepada kita orang-orang yang ikhlas ya. Kita pengin bahasanya yang bergabung dengan kita itu orang ikhlas biar kita tidak repot basa-basi ya. Kalau orang tidak ikhlas kan repot basa-basi ya. Biar Allah yang balas kalau ikhlas kan Allah yang balas bukan kita yang balas. Semoga Allah mau mengirim orang yang membantu pesantren ini. semoga kiri kanan yang membelikan tanah, yang menambahkan tanah. Kita tidak minta-minta kepada Allah saja. Allah biar milih nih. Kalau kami yang milih buta nanti ya. Meminta tolong Pak belikan tanah ini belum tentu dia orang baik. Menurut kita baik tapi Allah lebih tahu. Jadi kita doa ya Allah jadikanlah ya Allah semuanya membantu pesantren ini adalah orang pilihanmu itu saja gampang nah, itu nanti orang pilihan Allah banyak itu nanti jadi orang yang digiring ke sini adalah orang yang pilihan Allah memberikan tanah kiri kanan yang punya tanah pun diberi kelegaan diberi oleh Allah istiqomah ahli ibadah jadi gampang juga melepas tanahnya dan kita tidak pernah takut kalau mau tidak dijauhin ada masalah mungkin manfaat akan tapi kita minta kepada Allah Allah yang akan menggerakkan semuanya diberi dikirim orang-orang yang ikhlas ya. Tanah kiri kanan ini karena pondok ini sudah sempit kayaknya pembangunannya ke belakang sudah penuh. Kayaknya harus menambah ke kanan atau ke kiri atau ke belakang nanti. Tapi lihat yang punya bumi adalah Allah. Allah bisa memilih orang-orang di sekitar kita menjadi hatinya tulus, mau dibeli gampang. Yang membeli juga banyak nanti. Kalau kita mengandalkan yang disaku kita berapa kita punya duit? Jutaan pun bisa dicabut oleh Allah habis saat itu ya. Kita kembalikan kepada Allah subhanahu Wata'ala. Ini saja semoga dikabul oleh Allah dan digampangkan. Allah memberikan keikhlasan kepada semua yang bantu, dikirimkan orang-orang tulus dan ikhlas berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma rahmna Wa la tu'adibna Wa angsurna Wa la takhidulna Wa afi'na Wa la tumritna Wa akribna Wa la tu'hidna Wa athirna Wa tuhtir alayna Innaka ala kulli syi'in qadir. Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Ya Allah Berikan kepada kami kecintaan Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Dan beri, jadikanlah semua yang kami milik Yang engkau berikan kepada kami Menjadi sebab kami mencintai Kekasihmu Nabi Muhammad Anak-anak kami, Ya Allah Jadikanlah Dengan anak-anak kami, kami semakin cinta Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Harta kami, Ya Allah Semoga dengan harta kami, kami semakin mencintai Kekasihmu Nabi Muhammad Sehingga harta kami, kami arahkan Untuk memaduk cinta Dengan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ilmu yang engkau berikan kepada kami Jadikanlah ilmu ini adalah ilmu yang menjadikan kami sebab dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan sahabat-sahabat kami Jadikanlah sahabat-sahabat kami sahabat, sahabat yang menjadikan kami semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad Suami kami, istri kami Jadikanlah suami dan istri yang menjadikan sebab kami dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Hanya kepadaMu kami mengadu Ya Allah Kekusah-kesusahan di rumah tangga kami Engkau yang tahu Kerepotan dalam kehidupan kami Engkau lebih tahu dari kami sendiri Ya Allah Kebaikan untuk kami Engkau tahu Yang berbahaya untuk kami pun Engkau lebih tahu Maka Ya Allah Ya Allah kami mohon Berikan kepada kami perlindungan dari ketidakbaikan Ya Allah Dan mudahkanlah kami untuk melakukan yang baik Ya Allah kirimkan kepada kami segala kemuliaan. Ya Allah, suami yang menjadikan kami mulia. Istri yang menjadikan kami mulia. Anak yang menjadikan kami mulia. Teman yang menjadikan kami mulia. Harta yang menjadikan kami mulia. Pangkat yang menjadikan kami mulia. Pesantren yang menjadikan kami mulia Masjid yang menjadikan kami mulia Ya Allah berikan kepada kami Semua yang menjadikan kami mulia di hadapanmu Ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan Ya Allah, dan jadikanlah para Kami adalah keluarga yang indah Harmonis di rumah tangga kami ya Allah. Jangan ada cekcok, jangan ada Kebencian, jangan ada perselisihan Di rumah tangga kami, Ya Allah suami semakin hari semakin mencintai istri mereka para istri semakin hari mencintai suami mereka sehingga hidup kami semakin indah ya Allah dalam cinta karnamu ya Allah yang belum mendapatkan pasangan ya Allah ya Allah jaga hati mereka ya Allah Jaga hati mereka ya Allah Rindukan kepada yang halal ya Allah Dan bencikan kepada yang haram ya Allah Dan mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau dan kau muliakan, ya Allah Sehingga mereka mulia di dunia dan di akhirat Dan berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal Yang menghantarkan kepada ridhumu ya Allah Ya Allah jika ada yang sakit sembuhkan yang lagi menuntut ilmu, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Berikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, ya Allah. Yang lagi ujian, ya Allah. Berikan kemudahan kepada mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ya Allah. Ya Allah, jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami semua dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat walafiat panjangkan umur kami, ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiyat. Dan di saat kau ndak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami di saat kau rito pada kami, ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami di jalanmu, ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat engkau mencintai kami, ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami seperti ini, ya Allah. Setelah panjang umur, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau rito pada kami, ya Allah. Dan jurikan kepada kami ya khusmul khatimah. Mati dalam dan iman Ya Allah Iman Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walhamdulillah Rabbil alamin al fatihah